サイヤジュガスパンダ Biasanya setuju dengan、um, gubernur Bali itu suatu hal kemajuan sensitif, ya, yang positif dan harus diikuti oleh seluruh、uh, gubernur, bupati, semua yang di seluruh Indonesia. Jadi jangan terlalu gampang bikin-bikin ikut-ikut pusat yang brengsek cari-cari proyek terus yang bikin, sehingga ke... banjiran, tinggal bencana alam, tinggal semua waktu sudah tidak sesuai dengan amdal, akhirnya buang tanggung jawab ke daerah yang tanggung. Nah, maksud saya bahwa、e, baik itu pariwisata atau alih fungsi hutan menjadi kebun k e l a p a sawit atau segala tambang-tambang, segala macam. dilarang aja gitu itu daerah yang memutuskan, terima kasih terima kasih kembali Pak Kain Pak Iwan s i l a k a n Pak Iwan ya, saya tidak、uh, bisa uh, pikir itu, gimana apa dasarnya Kementerian Hutanan bisa memberi rekomendasi untuk izin investasi di hutan lindung dan、uh, apa namanya, daerah yang menurut b e n u r u a r i daerah keramat lagi gitu mestinya mereka berkoordinasi Dengan daerah dong, jadi tidak seenaknya aja memberi izin. Apa karena itu dikasih ada komisi proyek atau segala macam sehingga mudah bagi mereka memberi izin tanpa、uh, minta pendapat atau apapun namanya dari daerah. Salut n t u betul betul baik itu. itu, itu, itu. Terima kasih, Bu Yana. Silakan ibu. Iya, saya juga kependapat itu ya, gubernur lebih mengetahui daerahnya ya bu ya. Jadi o k e pemerintah pusat jangan seenaknya aja itu bikin proyek cari keuntungan aja Ya kan Bu, b e n a r kan? Jadi saya juga memang setuju Dan harusnya, harusnya pemerintah pusat itu mengenal karakter Dan b u b e r n a r itu kan lebih tahu daerahnya seperti apa Dan jangan pemerintah pusat saya bikin proyek, bikin keuntungan semata saja Saya setuju itu Saya dukung, terima kasih Terima kasih kembali Yang berikutnya, Pak S.F.M. e Selamat siang、oh, Selamat Pak m a r u s s i l a k a n 山崎の山の山の山の山の山の山の山の a の山の山の